Selamat pagi Pak Tony Pagi Ya silahkan Ya pemerintah itu sebenarnya n gak g harus s u r u s i n modal orang Karena orang kalau udah banyak duit pasti d i a akan b e s a r i n usahanya Tapi masalahnya adalah Pungli-pungli、uh, ini di jalan aja diatur dulu Supaya orang jangan rugi gitu loh m a kasih Oke、okay. Pak Prabu selamat pagi Selamat pagi Ya silahkan Pak Pemerintah kita ini lupa bahwa perekonomian yang kuat itu dibangun daripada usaha kecil, berjuta-juta pengusaha kecil Bukan karena banyaknya pengusaha besar Pengusaha besar itu biasanya tentu k o r u p Tidak benar, pengusaha kecil harus d i r i m b u n g i dong, jangan dipersulit Terima kasih、yeah. Pak Widi, selamat siang s i l a k a n k a l a u Pak s FM、uh, Saya pikir pemerintah harus、uh, Mikir dulu baru bertindak Sebelum、uh, Daripada bertindak dulu baru mikir Itu aja Terima kasih Pak Widipak Giobor silahkan Ya harus j a k a n Seperti yang pertama bilang Harusnya sebelum bertindak dipikirkan dulu ya Kalau dikatakan 2000、uh, Pengusaha ekspedisi kecil m e n a n g a h Ini berarti kalau karyawannya 20 orang aja Udah ada berapa 40 ribu orang kan Sebelum d u a n g plus keluarga-keluarga mereka nih Akan mengalami satu masalah ya Apalagi dipadami dengan nanti bulan April BZR Akan naik Dalam macamnya kan j a d i satu eks eksplosif sekali nih Ya sangat suka sekali Harus d i p e r t i m b a n g k a n lah nih. Sebelum dikeluarkan peraturan y e n g s e r n ini kan Peraturannya pasti dikeluarkan oleh orang-orang yang n g g a k tahu di bidang n ya, Menteri-Menteri sekarang ini kebanyakan menterinya bukan pada tempatnya ya, tidak mengerti soal masalah bisnis. Bagaimana atau apa-apa bertindak s e s u k a hatinya d i a j a gitu. Terima kasih. b u Eli, selamat siang, silakan. Siang Ibu, jangan begitu dong pemerintah, dipikirkan baik-baik.